وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُّهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ حَقَّ فُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر فدأ الله سبحانه وتعالى pada pagi hari ini menjelang siang hari Ahad 24 Rojak 1437 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kegiatan.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 Wa aslih lana akhiratanallati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr wa hayyallahu barbaiqilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami dan berbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggalkan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 anak keturunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana hablana min ladunka zurriyyatan thayyibatan Rabbai Rabbana hablana lana min as-salihin Rabbi ja'alna muqimah salah Wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal dua Innaka antas sami'ul alim Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema Yang berkaitan dengan pendidikan anak Dan kalau kita lihat tema ini masuk ke dalam aspek kehidupan seorang muslim dari sisi muamalah yaitu berhubungan sosial mengatur antara sehubungan anak dengan orang tua dan Islam sebagai agama yang sempurna Sudah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia Baik Yang berkaitan dengan Akidah Ibadah Atau muamalah Atau tingkah laku Kalau kita lihat tema kita Ayah Ibu Koma Tuntun aku ke dalam surga Begitu temanya Betul Bentar saya lihat dulu Ya Temanya Wahai ibu dan ayah Tuntunlah kami ke surga Saya ingin bertanya Tadi tema ini Wahai Ibu dan ayah Tuntunlah kami ke surga Siapa yang Mau menjelaskan Dan paham akan tema ini Saya kasih hati Siapa yang mau menjelaskan Dan paham akan tema ini Wahai Ayah dan ibu Tuntunlah kami ke surga Nah Silahkan Yang mau menjelaskan Masalah benar, masalah salah Bukan ukuran Ya Ada mic Ada mic tadi Mana mic tadi Di bawah Oh ya, silahkan pak Gak apa-apa Agak ditinggikan saja suaranya Waalaikumsalam Sebelumnya pertanyaan saya adalah Apa maksud tema ini? Wahai ayah dan ibu Tuntunlah kami ke surga tiga pertanyaan, tiga jawaban yang pertama yaitu maksud dari tema ini, wahai ibu dan ayah, tuntunlah kami ke surga beliau mengatakan yang pertama tema ini menceritakan tentang seorang anak yang menginginkan kehidupan yang baik di akhirat yaitu masuk surga yang kedua, tema ini Menceritakan tentang Bagaimana seorang Bisa mendapatkan Pelajaran yang baik Sehingga dia Berkehidupan Yang baik di surga Yang ketiga Tema ini menceritakan Bagaimana mendidik anak Sehingga Anak tersebut Mendapatkan kehidupan yang baik Di akhirat Dari tiga poin yang beliau sampaikan yang menjadi tema Pembicaraan kita Adalah Poin yang terakhir yang beliau sebutkan Lihat temanya Wahai ibu dan ayah Tuntunlah kami ke surga Berarti Tema ini nanti Membicarakan Tentang Bagaimana orang tua Mendidik anak-anaknya Sehingga di samping orang tuanya masuk surga Anaknya pun masuk surga Paham sekarang temanya? Tema ini membicarakan tentang bahwa Bagaimana orang tua mendidik anak-anaknya Di samping orang tuanya nanti masuk surga Dan anak-anaknya pun masuk ke dalam surga Bisa dipahami tema kita? Bapak-bapak yang di sini bisa dipahami? Bisa? Bapak-bapak yang di sini bisa dipahami? Baik. Kalau sudah bisa selesai kajian kita. Ya? Dan sudah bisa dipahami. Itu inti kajian saya. Kajiannya mudah. Makanya saya berterima kasih kepada pul dabi perkumpulan lembaga dakwah dan pendidikan Islam di Indonesia. Yang di sini termasuk anggotanya adalah Yayasan Anak Emas yang telah mengundang saya untuk mengisi kajian tentang pendidikan anak dan terkhusus kepada al-ustadz al-Fadhil Fauzi Habibullahullah Ta'ala dan Ustaz-Ustaz yang lain dan seluruh panitia Ia berkerja keras Dengan banyak sedikit andilnya untuk terjadinya kajian ini Semoga semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kalau sudah kita pahami tadi Sengaja saya berlama-lama dalam tema gak apa-apa Yang penting nanti Tujuan saya Kalau saya berbicara kesana kemari Bapak fokusnya tahu Yang saya tuju itu Ibu tahu yang saya tuju itu Kalau kita lihat tema tadi Dan penjelasannya Yaitu bagaimana orang tua Mendidik anaknya Agar dia Orang tuanya Dan anaknya masuk surga Maka bisa dipastikan tidak ada jalan yang bisa menghantarkan seseorang ke dalam surganya Allah kecuali yang ditunjuki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Ini kita sepakat. Tidak ada jalan yang menghantarkan seseorang ke dalam surganya Allah. Subhanahu wa taala kecuali jalan yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hazihi sabili. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya berharap dengan sangat jika saya sebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersalawatlah Jangan bakhil. Ya, lihat hadis Rasul riwayat Imam Ibn Khuzaimah, "Radhiman amfu rajul dhukirtu indahu fa lam yusalli Hidung seseorang tersungkur ke tanah, artinya orang itu dungu. Ngapain nyungkurin hidung ke tanah? Dungu dia ketika disebutkan namaku di hadapannya. Dia tidak bersalawat atasku Kenapa dia disebut sebagai orang yang dumu, bodoh, kuadrat? Karena dia mempunyai kesempatan emas Mendapatkan syafaat Rasulullah Yaitu tak disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dia semestinya bersalawat Dan salawat Tidak membutuhkan tenaga tidak membutuhkan tenaga yang kuat. Tidak membutuhkan biaya yang banyak. Cukup dengan menggerakkan lisan. Tetapi dia tidak kerjakan. Maka akhirnya orang tersebut rugi dengan serugi-ruginya. Digambarkan oleh Rasulullah dengan tersungkur hidungnya ke tanah. Bapak-Ibu saudara-saudari, lihat ayat tadi. Surat apa tadi? Yunus Ayat 108. Kul haadihi sabili katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah jalanku tidak ada jalan yang bisa menghantarkan seseorang ke dalam surga bertemu dengan Allah kecuali jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ketika kita mengangkat tema wahai ibu dan ayah tuntunlah kami ke dalam surga berarti ibu dan ayahnya harus menuntun anaknya di jalan yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah keniscayaan, tidak bisa tidak. Maka jangan tertipu dengan penelitian, penemuan, gaya-gaya pendidikan ala ala orang-orang yang tidak Islam menimbulkan seperti ini, menghasilkan seperti ini, enggak kami seorang muslim percaya bahwa jalan yang paling baik untuk mendidik anak menghantarkan kami orang tua dan anak ke dalam surga adalah jalannya, siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa'ala Lihat apalagi Rasulullah SAW sudah menyatakan tidak ada sesuatu apapun yang mendekatkan ke dalam surga kecuali beliau telah terangkan, jelaskan. Tidak ada jalan yang mendekatkan kepada Allah Masuk ke dalam surga ketuali sebelum beliau meninggal Telah beliau jelaskan Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Saybah Dalam kitabnya Al-Musanna Kemudian juga dari Abdullah bin Mas'ud Kemudian juga di dalam kitab Az-Zuhud Dari Ismail Di dalam kitab Musnad Ishaq Ibn Rahuyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyuhan nas laisa min shay'un yuqarribukum minal jannah wa yuba'idukum minannar inna qad amartukum bih wahai manusia tidak ada sesuatu apapun Apabila ada peniadaan, setelahnya nakirah menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada sesuatu apapun yang mendekatkan kalian ke dalam surga, menjauhkan kalian dari neraka, kecuali aku telah perintahkan kepada kalian. Wa laisa dan sebaliknya tidak ada sesuatu yang menjauhkan kalian dari surga memasukkan mendekatkan kalian ke dalam neraka kecuali telah aku larang kalian atasnya berarti Bapak Ibu saudara-saudari sebenarnya mudah saja Ya, mudah saja tema kita ini. Wahai ibu dan ayah, tuntun kami ke dalam surga. Dengan apa menuntunnya? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak. Paham sekarang? Paham temanya? Selesai katanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tetapi di sini harus ada beberapa pendahuluan. Pendahuluan yang ini kadang-kadang penting dibandingkan hanya sekedar mengetahui mendidik anak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk mendidik anak. Ini yang kadang-kadang pendahuluan ini yang menjadi fondasi dasar seseorang. Pendahuluan pertama tentang anak. Ketahui baik-baik bahwasanya anak itu adalah nikmat dan anugerah dari Allah yang patut disyukuri, bahkan wajib disyukuri. Ya? Nikmat dan anugerah dari Allah yang wajib disyukuri. Baru koma itu, Pak. Kalau seorang orang tua Meyakini bahawa anaknya adalah ni'mat dan anugerah Yang wajib disyukuri Maka Nanti ada makanya Yang akan kita kupas Saya akan sebutkan dulu Benarkah berdasarkan dalil Dari Al-Quran dan Hadis Bahawa anak adalah ni'mat dan anugerah dari Allah Jawabannya benar Lihat Beberapa ayat dalam Al-Quran Menyatakan Bahwasanya Anak sebagai kabar Gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Tentang bagaimana Seorang Para nabi Diberikan kabar gembira Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lihat Nabi Ibrahim Ketika mendapatkan Ishak Nabi Ibrahim Ketika mendapatkan ishaq. Allah berfirman dalam surat As-Safat ayat 112, wabasharnahu bi ishaka nabiyan min salihin Kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, bahawa ia akan mendapatkan anugerah, nikmat berupa anak yaitu Ishaq yang nantinya dijadikan oleh Allah sebagai nabi dan orang saleh. Ini dalil satu dalil yang menunjukkan bahwa anak adalah nikmat dan anugerah yang wajib disyukuri. Dalil yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Tentang Nabi Ibrahim Ketika mendapatkan Nabi Ismail alaihi salam Lihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ketika mendapatkan Nabi Ismail dalam surat safat ayat 101 Fabasyarnahu bigulamin halim dan kami berikan kabar gembira Kepada Ibrahim Untuk mendapatkan anak Yang laki-laki dan penyabar Halim itu artinya adalah Penyabar tina, tidak mudah balas dendam Kalau sabar itu artinya adalah Penyabar menahan diri Halim lebih tinggi dibandingkan sabar dan Allah mempunyai dua-dua sifat ini, Al-Halim dan As-Sabir atau As-Sabur. Lihat, ini juga ayat menunjukkan bahwasanya anak adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib disyukuri. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingat Bapak Ibu jangan bingung. Kajian kita ini ya, perhatikan kita besarnya bagaimana seorang ayah dan ibu mengajak anaknya ke dalam surga dengan cara mengikuti Rasulullah itu tema besar kita dan sekarang saya ingin menyebutkan beberapa pendahuluan pendahuluan pertama anak itu adalah nikmat anugerah yang wajib disyukuri lihat lagi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Maryam Ayat tujuh yang menunjukkan bahawa anak adalah nikmat anugerah yang wajib disyukuri. Allah berfirman kepada Nabi Zakaria, Ya Zakaria, inna nubashuruka bila ismuhu yahya. Wahai Zakaria, kami berikan kabar gembira kepada engkau mendapatkan nikmat. Seorang anak laki-laki Yang bernama Yahya Dan Bapak Ibu Sedikit menyinggung tentang doa Saya ingat Nabi Zakaria Dengan Yahya Dengan istrinya Nabi Zakaria Sedikit menyinggung tentang doa Salah satu Kemurahan Allah Dalam perihal doa Adalah Allah kalau seorang hamba berdoa kepada Allah Maka Allah pasti akan mengabulkannya Dan memberikan bonus atas pengabulannya Ya Memberikan bonus atas apa? Pengabulannya Itu indahnya berdoa Cuma kadang-kadang kita itu terlalu sombong terhadap Allah Terlalu bersandar dengan kekuatan manusiawi Kekuatan harta Tim kerja Kemudian kekuatan jabatan Tidak pernah berdoa kepada Allah Padahal kalau berdoa kepada Allah Allah pasti akan kabulkan Dan dikasih bonus Contohnya kasus Nabi Zakaria alaihi Nabi Yahya Dan istrinya Lihat sekarang Ini menyimpang dari tema kita Tidak mengapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Lihat. Kami kabulkan doa Nabi Zakaria. Akhirnya diberikan anak bernama siapa tadi? Yahya wa aslahna lahu zaujah ini bonusnya istrinya yang asalnya nefus yang asalnya mandul ya maka dikabulkan nabi zakaria mendapatkan yahya kemudian istrinya diberikan kebaikan keperawanan dibaikan sisi tubuhnya ini bonusnya makanya jangan pernah bosan berdoa Allah akan memberikan apa yang diminta oleh seseorang dan diberikan bonusnya seperti Nabi Zakaria minta anak rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisi wahai rabbku jangan jadikan aku sendirian engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris diberi oleh Allah Yahya bonus, bonusnya apa? diperbaiki keadaan istrinya, yang asalnya mandul, yang asalnya menepas, menjadi istri yang subur ini pelajaran berarti bagi kita, kalau berdoa jangan pernah bosan, sebagian orang ketika berdoa ingin dapatkan anak, ketika saya tanya, Bulan belum dapat anak? belum ustaz sudah menikah oh tentunya sudah ustaz Nggak mungkin ya mau dapat anak belum menikah ya sudah sudah berdoa sudah ustaz saya berdoa 4 seperempat tahun oh huh, itu berapa hari itu berapa tahun itu? 4 seperempat tahun artinya saya berdoa sudah habis-habisan ustaz tapi belum dikabulkan maka ya akhi jangan enggak ada boleh mengatakan seperti itu tidak ada pensiun dalam doa Lihat Nabi Zakaria 110 tahun berdoa sampai saking malunya disebutkan dalam Surat Maryam saking malunya beliau berdoa Irna darabahunidaan khavia ketika dia berdoa Nabi Zakaria berdoa dengan doa yang lembut suaranya lirih rendah kenapa? Karena beliau sudah tua ubanan keropos istrinya menafus tidak tidak bisa menghasilkan anak masa minta anak nanti dicela sama orang makanya beliau berdoa tetap berdoa tapi dengan suara yang lirih jangan pernah ada pensiun dalam doa kita kembali ke permasalahan tadi dalil dari hadis rasul yang menunjukkan bahwasanya anak adalah anugerah yang wajib disyukuri yaitu dalam hadis riwayat Imam Ahmad Imam Hakim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Inna awladakum lakum Sesungguhnya anak kalian adalah anugerah yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat lihat ini ayat yang juga menunjukkan dalil bahwasanya anak adalah anugerah. Di dalam ayat surat Ash-Shura ayat 49. Lillahi mulkus samawati wal ar. Yahlukum aysha. Lahabuliman yasha inasa. Wajahuliman yasha zukur. Atau yuzujuhum zukranan. Inasa. Wajaluliman yasha akima. Artinya Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah memberikan kepada seseorang anak laki-laki semua. Maren, saya ketemu di Karangasem, empat orang anak laki-laki semua. Saya bilang Pak tambah satu lagi. Kalau laki-laki berarti sama dengan saya. Saya itu semuanya lima laki-laki, ya, semuanya lima laki-laki. Makanya sering berantem di rumah, ya. Kemudian ada orang Ya'qobuliman Ya'ishau inasan Wahai Ya'qobuliman Ya'ishau zukur. Ada orang yang diberikan anak perempuan aja. Ada orang yang dimix. Digabung anak perempuan dan anak laki-laki. Ada orang yang dijadikan oleh Allah. Belum mempunyai keturunan. Ini menunjukkan bahawa. Anak itu adalah pemberian. Anugerah. Ni'mat. Yang wajib disyukuri. Toi, Ustaz tadi katakan koma. Iya. Kalau seandainya anak adalah ni'mat. Dan pemberian. Anugerah dari Allah. Yang wajib disyukuri. Maka. Jangan sampai Ini komanya Maka jangan sampai seperti Orang-orang Arab jahiliyah Ketika mendapatkan anak terutama perempuan Mereka merasa sedih Hina Menganggap anak perempuan adalah pembawa sial dan semisalnya Lihat hadis eh, Ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 58-59 Wa jika diberikan kepada mereka kabar gembira dengan mendapatkan anak perempuan maka wajah mereka mulai menghitam marah merejam amarah kabur dari orang-orang malu karena dia menganggap anak perempuan adalah anak yang buruk pembawa sial kemudian dia berpikir apakah anak perempuan ini saya diamkan tapi saya dapat malu ataukah saya kubur hidup-hidup itu ceritanya kenapa orang Arab banyak mengubur anak karena Poin pertama tadi, mereka tidak menganggap anak, terutama perempuan, sebagai nikmat anugerah yang wajib disyukuri. Kemudian ada penemuan menarik pak. Ketika kita menganggap bahwa anak kita adalah anugerah, nikmat yang wajib disyukuri, maka orang tua tidak akan pernah menyerah dalam mendidik anaknya ini yang paling penting ketika kita meyakini anak adalah anugerah nikmat dari Allah orang tua tidak akan pernah menyerah dalam mendidik anak contoh orang contoh-contoh orang tua yang menyerah dalam mendidik anak ya sudah sana karepmu sana ini orang tua menyerah contoh orang contoh-contoh orang tua yang Menyerah dalam mendidik anaknya Dia mengatakan kepada anaknya Dengan doa-doa yang buruk Dasar Anak kerak Berarti Dianya keraknya Dasar anak berengsek Ini dan ada mulut orang tua buruk mendoakan buruk untuk anaknya itu dikarenakan dia tidak paham pendahuluan pertama tentang anak ketika anaknya sakit malah dimarahin bukan malah dibawa berobat banyak orang tua seperti itu Pak kenapa kamu sakit sakit buang-buang duit aja nah ayo ngaku enggak ngaku ada yang seperti itu? Ada. Orang tua-orang tua yang seperti itu ada. Anaknya sakit bukan malah dikasihani, bukan malah diobati, malah dimarahin. Kenapa sakit? Jangan sakit, jangan hujan-hujanan. Nanti kalau sakit buang-buang duit kamu. Rumah sakit mahal, obat mahal, dokter mahal. Ini sebabnya tidak paham pendahuluan pertama. Orang tua sering menyerah Sering putus asa Dengan kebengalan Anaknya gara-gara Tidak memahami anak adalah anugerah Yang wajib disyukuri Ini poin pertama Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Poin yang kedua Anak Disamping sebagai Perhiasan dia pun bisa sebagai pembawa malapetaka. Ini Mukodima pendahuluan kedua. Anak di samping dia sebagai perhiasan, dia juga bisa sebagai pembawa malapetaka. Apa dalilnya anak perhiasan? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14: Zayna Lil Nas. Subu Shahwat minan nisa wal bani diindahkan untuk manusia kecintaan terhadap hawa nafsu dah terhadap hawa nafsu berupa wanita dan anak-anak perhiasan anak itu perhiasan Allah berfirman di dalam surat Al Hadid ayat 20 ilamu anna mal dunya laibun walahun wazinatun watafakurun fil amwali walaula lihat di sini ada pelajaran menarik pak ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia hanyalah permainan melalaikan perhiasan saling membanggakan di antara kalian saling memperbanyak dalam perihal harta dan anak. Ini ayat juga menunjukkan bahwasanya anak adalah perhiasan. Tapi, Bapak Ibu Saudara-saudari dimenangkan oleh Allah. Tapi, sebagaimana yang kita sudah sebutkan pendahuluan kedua, sebagaimana anak perhiasan, dia juga bisa pembawa apa, Pak? Malapetaka. Hati-hati. Maka dalam beberapa kesempatan Dalam kajian parenting-parenting Saya katakan Anakmu, surgamu atau nerakamu Gara-gara anak Orang tua bisa masuk ke dalam neraka Gara-gara anak Orang tua bisa masuk ke dalam surga Apa dalilnya? Perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 28. Yua'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah indahu ajrun 'azhim. Ketahuilah bahwasanya annama harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah Pak dalam bahasa Arab kata innam atau annama adalah sebuah huruf yang menunjukkan kepada pembatasan pembatasan dan menahan yang lain masuk selain dirinya pembatasan pokoknya lihat ayat ini ketahuilah bahwa harta dan anakmu hanyalah fitnah ujian tes membawa bala bagi kalian lalu yang menarik dari ayat ini surat apa tadi? Al-Anfal, ayat berapa? 28 yang menarik ayat ini Allah akhiri wa anna allaha indahu ajrun azih dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang lebih besar apa maksud ayat ini perhatikan baik-baik maksudnya adalah ketika kalian wahai para orang tua gara-gara anak kalian akhirnya bermaksiat gara-gara anak kalian menyimpang dari jalan kebenaran gara-gara anak kalian akhirnya membangkang terhadap Allah maka kapan terjadi seperti itu kepada orang tua ingat tinggalkan anak di sisi Allah ada pahala yang lebih besar itu maksudnya makanya Imam Ibn Kathir menafsiri, coba perhatikan tafsirannya ikhtibarun <tuh> wamtihanun lakum illa a'takumuha لِيَعْلَمَ أَتَشْكُرُونَهُ عَلَيْهِ وَتُطِيعُونَهُ فِيهَا أَوْ تَشْغَلُونَ بِهَا عَنْهُ وَتَعْتَبُونَ بِهَا مِنْهُ. Perhatikan anak dan harta sebagai ujian, sebagai tes dari Allah untuk kalian wahai para orang tua. Jika kalian diberikan harta dan anak. Maka Allah ingin tahu Kalian bersyukur dengan anak dan harta tersebut atau tidak Yang dengan anak tersebut kalian bisa taat kepada Allah Atau bahkan kalian menggeng, membangkang terhadap Allah Dia ya, Anak di samping eh, hiasan, perhiasan dunia Dia juga sebagai bisa menjadi pembawa malah petata Ustaz, ayatnya kurang begitu jelas. Kita ambil ayat yang lain, yang lebih jelas lagi. Surat At-Tagabun ayat 14 sampai 15. Ini lebih jelas lagi. Anakmu bisa menjadi surgamu atau nerakamu. Jadi sebenarnya saya ingin ngasih judul kajian ke kawan-kawan yang mengundang saya. Anakmu, surgamu atau nerakamu. Tapi dalam hati saya nanti dikira judul sinetron lagi makanya enggak jadi. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat surat apa tadi yang terakhir yang belum kita baca? At-Taghabun ayat 14 sampai 15. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, inna min azwajikum wa auladikum ma'addu walakum fahdharuuhum." Wahai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya istri kalian anak kalian ada yang bisa menjadi musuh bagi kalian, terutama di akhirat musuh bagi kalian ya, maka hati-hatilah terhadap mereka lihat penjelasan tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala apa maksudnya, anak dan istri bisa menjadi musuh nanti di akhirat Maksudnya adalah bimana? Anahu yultaha bihi anil amal salih. Bahwasanya gara-gara anak, gara-gara istri, dia terlalaikan dari amal saleh, Kok bisa? apa contohnya wahai imam ibnu kazir perhatikan imam mujahid menceritakan lebih detail lagi bagaimana tafsirannya bagaimana istri dan anak bisa melalaikan seorang suami anak bisa melalaikan orang tua bapak ibunya dari amal saleh lihat kata imam mujahid yahmilur rojun ala altiyyatir rahmi awmaasya atau rabih gara-gara anak seseorang akhirnya dia memutuskan hubungan kekerabatan Berapa banyak anak durhaka kepada orang tuanya Gara-gara si anak Paham maksud saya? Ini orang tua Saya punya anak Dan saya punya orang tua Kakek daripada ini Gara-gara si ini Akhirnya saya durhaka kepada orang tua Ada enggak seperti ini? Banyak dan ingat baik-baik, ingat baik-baik. Orang tua, haknya lebih didahulukan dibandingkan anak dan istri. Dan perhatikan ibu-ibu, dukung suami anda untuk bakti kepada bapak ibunya. Kenapa demikian? Anak anda akan merekam merekam perbuatan bapaknya ketika dia bakti kepada orang tuanya dia akan juga berbakti kepada orang tuanya Sa'id ibn Musayyab seorang tabi'i pernah melihat melihat seorang anak memukuli bapaknya di sebuah tempat di depan pasar maka Sa'id Ibn Musayyab rahimahullah ingin melarang anak tersebut wahai anak jangan pukuli bapakmu ini kedurhakaan lihat apa kata sang bapak yang dipukuli wahai Sa'id biarkan, biarkan dia karena aku dahulu memukuli bapakku tepat di tempat ini paham ceritanya? hati-hati Orang tua yang ingin berbakti kepada orang tuanya, suami anda wahai ibu-ibu ingin bakti kepada orang tuanya, biarkan dukung dia, asalkan tidak menelantarkan anak istrinya, dukung dia karena anak-anak kita akan merekam perbuatan bapaknya. Ini bapak, ibu saudara saudari yang dimuliakan. Itu maksud bahawa anak dan istri bisa menjadi musuh bagi orang tuanya nanti hari kiamat. Ya bilurrojul ala koti akherahan. Gara-gara anak seseorang memutuskan hubungan kekerabatan. Hubungan kekerabatan siapa saja? Paling pertama orang tua, yang kedua kakak adik, yang ketiga paman bibi. Ya, yang keempat keponakan, perhatikan nih yang hadir di majlis ini dan mudah-mudahan tidak ada, hadir di majlis ini gara-gara anaknya dia akhirnya bermusuhan dengan orang tuanya, minta halal sama orang tua sekarang minta rizo sama orang tua sekarang meskipun istrinya marah kepada dia gak bisa dibalas kebaikan istri terhadap suami tidak bisa membalas kebaikan orang tua terhadap dirinya terhadap anaknya enggak bisa kalau bukan karena Allah kemudian orang tuanya anak itu tidak ada bisa dipahami Pak Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah sekarang paham bagaimana anak bisa menjadi pembawa malapetaka Lihat lagi penjelasan selanjutnya. Aumasyati Robbi gara-gara anak akhirnya seseorang bermaksiat kepada Robnya. Falayastati urujul ma'auhi illa anyutia. Seseorang orang tua susah untuk menahan dia tidak memutuskan hubungan kekerabatan. Kenapa? Karena dia sangat mencintai anaknya. Makanya tadi di dalam ayat yang pertama surat Al uh, anfal ayat 28 Allah mengingatkan, kapan ada anak yang mengajak orang tuanya seperti itu memutuskan hubungan kekerabatan maka pada saat itu ingat tinggalkan rido anak, ambil rido Allah, rido Allah lebih besar meskipun sang anak marah. Bisa dipahami pak? Wallahu a'lam. Makanya dalam hadis riwayat Imam Hakim dari Al Aswat ibn Khalaf dan riwayat Imam At-Tabarani dari Khaulah Ibn Hakim radhiyallahu anhuma Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda innal walada majba mabkhalatun lihat anak bisa menjadi pembawa malapetaka. di samping dia hiasan dia bisa menjadi mau membawa malapetaka. kata Rasulullah anak membawa sifat ke dalam diri orang tua mabkhala apa artinya, gara-gara anak punya sifat bakhir ingin sedekah nanti anak saya makan apa ingin berjuang nanti anak saya makan apa kalau bapak ditanya nanti anak saya makan apa, makan apa pak nasi gak mungkin makan batu Kemudian yang kedua, majbana gara-gara anak, anak mendatangkan sifat dalam diri orang tua majbana. Sikap pengecut ingin berjuang dalam agama Islam. Nanti anak saya bagaimana? Kalau saya mati gimana? Subhanallah. Dan saya perhatikan perlihatkan orang Islam tinggalkan asuransi pendidikan anak. Samae. Saya akan sebutkan nanti ada asuransi yang lebih hebat Yang abadi Tujuh turunan tidak akan pernah selesai asuransinya Kita akan kupas di majelis ini gara gara anak membuat orang tua majabah Jaban Pengecut Tidak mau berjuang di jalan Allah Majalah gara gara anak Membuat orang tua hilang akalnya Lihat saja Orang tua yang nyuri Lihat saja Orang tua yang membunuh ibunya Anak membunuh ibunya Gara-gara siapa ternyata Anaknya Cucu dari sang nenek tadi yang dibunuh Gara-gara siapa Anaknya Coba perhatikan Pengadilan-pengadilan yang menghakimi nenek-nenek tua ternyata nenek-nenek tua ini adalah anak dari si fulanim kenapa bisa dihakimi anak-anak ini? karena mungkin ngambil satu pohon mungkin ngambil satu buah ya ternyata di belakang orang tua ini ada anaknya yang ngompor-ngompori majalah hilang akalnya kalau sudah urusan anak makanya lihat Kecintaan kita kepada Rasulullah lebih dibandingkan kecintaan kita kepada anak dan orang tua. Rasulullah SAW bersabda dalam Hadis Shahih Bukhari dari Anas bin Malik r.a. Man kana la yuminu ahdukum hatta akuna ahabbi ilai min walidhi wa waladhi wa nasi ajmain. Artinya tidak beriman seseorang dari kalian sampai aku, kata Rasulullah. Lebih engkau cintai dibandingkan orang tua dan anak dan seluruh manusia. Pak, kenapa tidak langsung dan seluruh manusia? Kenapa disebutkan orang tua dan anak? Apa jawabannya? Siapa yang bisa jawab? kenapa disebutkan tidak sempurna keimanan kalian sampai aku yaitu Rasulullah lebih engkau cintai dibandingkan orang tua dan anak kenapa disebutkan orang tua dan anak siapa yang bisa jawab padahal dia termasuk dari seluruh manusia silahkan karena fitrahnya manusia lebih mencintai, manusia lebih mencintai orang tua dan anaknya tetapi meskipun demikian kita lebih cinta kepada Rasulullah dibandingkan orang tua kita dan anak kita. Ini mengkonsekuensikan Jika ada hukum Allah ber, bertentangan dengan keinginan orang tua, bertentangan dengan keinginan anak, maka mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan? Hukum Allah. Coba anak bisa membuat orang tua hilang akal Coba orang tua nyuri Ketika ditanya pak kenapa nyuri pak Anak saya ustaz Anak Ya ini bapak ibu Dan anak bisa membuat orang tua Kata Rasulullah mahzana. Apa arti mahzanah? Sedih Sering sakit anaknya sedih Orang tuanya galau gara-gara anaknya sedih. Dan semisalnya. Itu pendahuluan yang kedua. Waktu saya tinggal setengah jam. Baru pendahuluan. Benar? Ya? Isinya belum ini. ini Gimana coba? Kita lanjutkan dengan cepat. Pak, pendahuluan yang ketiga. Anak adalah amanah. Apa maksud amanah? Amanah maksudnya adalah Anak itu beban Yang Allah letakkan di pundak seluruh orang tua Yang harus disampaikan dan ditunaikan Itu artinya amanah Pertanyaan timbul Apa maksud anak adalah amanah? Jawabannya kita bisa ambil dari hadis Rasul. Riwayat Bukhari Kullu mauludin yuladu alal fitrah Setiap anak yang terlahir Dilahirkan di atas Fitrah Apa fitrah? Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala Menyatakan Fitrah yang dimaksud di sini Adalah Islam Sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rumah ayat 30 Fa'akim wajhaka li dhini hanifan fitratallahi allati fataran nasa alaiha didikanlah wajahmu dengan lurus untuk menyembahannya kepada Allah, itulah fitrah yang Allah fitrahkan atasnya manusia, itulah amanah yang ada pada pundak orang tua apa maksudnya Ustaz belum paham maksudnya adalah setiap anak yang terlahir yang Anda miliki Anda harus jaga Islamnya sampai mati baik Anda dahulu yang mati atau anaknya yang lebih dahulu mati makanya di sini keliru sebagian orang tua yang punya anak perempuan ketika anak perempuannya menikah dia langsung mengatakan alhamdulillah ustaz saya sudah lepas tanggung jawab betul begitu enggak yang terjadi di masyarakat betul begitu? Betul. salah itu. Meskipun anak anda perempuan sudah menikah dengan laki-laki dan dia lebih taat, wajib taat, lebih wajib taat kepada suaminya dibandingkan kepada anda orang tuanya, tetap anda pun bertanggung jawab. Karena amanah, amanah artinya apa? Menjaga anak dalam keislamannya jangan sampai memberikan pengajaran pendidikan alat-alat sarana mainan yang merusak akidahnya makanya Pak sangat tercela orang tua yang membiarkan anaknya berpindah agamanya hanya karena CIENTA banyak enggak di berita-berita banyak hanya karena cinta berubah agama dan perlu ditekankan di tengah masyarakat murtad itu tercelah dalam islam ini pak kita ini muskilahnya gara-gara media baik itu media televisi media cetak, elektronik sosial, orang pindah agama sudah dianggap biasa enggak, harus ada dalam diri kita berat harus ada dalam diri kita keagungan. Murtad itu dosa besar. Menghapuskan seluruh pahala. Makanya kalau ada anak perempuan kita. Sudah mulai kenal-kenal dengan laki-laki yang bukan Islam. Maka ingatkan dengan tegas sebelum terlambat. Sebelum dia menjawab anda. Pak, bapak kan pernah jatuh cinta orang jatuh cinta itu pak coklat rasanya coklat sebelum itu terjadi ingatkan dari pertama nak haram beda agama harus tegas lebih baik kita capek di dunia dibandingkan kita nanti capek berhadapan dengan perhitungan Allah Ya, makanya lihat tontonan-tontonan Tontonan sinetron. Sinetron-sinetron yang berbau kesyirikan. Contoh, seorang anak perempuan kecil mempunyai teman seorang peri. Setiap kali minta sesuatu minta kepada peri. Ini tontonan syirik, haram anak kita nonton. Tontonan kartun-kartun. Setiap kali si fulan ini ingin memiliki sesuatu maka dia minta kepada bonekanya. Baling-baling bambu. Bukan minta kepada Allah. Karena itu merusak syariat, merusak apa tadi? Amanah. Amanahnya apa? Fitrah. Fitrah artinya apa? Islam. Jaga, Pak. Sebagian orang tua juga kadang-kadang memberikan pendidikan kepada anaknya. Dia sadari atau tidak sadari dengan kesyirikan. Merusak fitrah anak. Bagaimana? Misalkan anaknya besok ujian. Dia katakan kepada anaknya. Nak, belajar nak. Kalau kamu lulus, ada bapakmu. Kamu minta apa saja, bapakmu akan mengadakannya. Bapaknya Tuhan, apa? Hati-hati dengan perkataan itu. Merusak akidah. Itu maksud dari anak adalah amanah. Apapun. Yang merupakan perkataan, perbuatan, jenis pendidikan, sarana, barang-barang, tontonan. Maka lihat, perhatikan. Terutama di zaman sekarang, gadget-gadget. Sekali klik, dapat sampah dunia yang kotor-kotor, yang porno-porno, yang merusak akidah. Jangan ada yang nanya, uh, satu klik-klik itu dapat di mana itu? Nggak usah nanya itu. <tuk> itu urusan saya. <tuk> ya? Hati-hati. Saya kadang-kadang agak kesel. Anak umur SD kelas 5, dikasih handphone. Apa faedahnya? Dia juga kalau punya handphone gadget Dia paling bisa miss call Tahu miss call pak? Telepon Habis itu dimatiin langsung Karena takut habis pulsa Please call me Gak ada manfaatnya TV, televisi, siaran-siaran televisi Hati-hati Anda jangan sampai masuk nanti Anda akan berhadapan dengan Allah Di sini Anda, di sini anak Anda Anda akan bermusuhan nanti di hari kiamat Kenapa? Karena mungkin Anda dituduh oleh anak anak Sebagai penipu Orang tua penipu Siapa orang tua penipu? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mamin muslimin yastaraihi llahu raiyah yamutu yawa yamut wahwa ghasiil raiyati illa harram alaihi jannah tidaklah seorang muslim diberikan kepemimpinan membawahi orang-orang di bawahnya, laki-laki membawahi anak dan istrinya, orang tua membawahi anak-anaknya, lalu dia meninggal dalam keadaan menipu orang-orang bawahannya Orang tua menipu anaknya Melainkan diharamkan atasnya neraka, surga Siapa orang-orang tua menipu? Tuh, yang memberikan tontonan-tontonan kepada anaknya Tontonan-tontonan yang buruk Bukan berdasar dari Al-Quran dan Sunnah Saya tidak mengharamkan televisi Wallahi pak Saya kalau boleh bercerita tentang keluarga kecil saya Di rumah saya tidak punya televisi Karena saya tahu kekurangan saya Istri saya, saya tahu kekurangan saya Saya tidak punya televisi Anak-anak Berarti tidak pernah nonton televisi Dengan demikian saja Setiap pulang dari sekolah Kadang-kadang kita harus ngomel Ini akhlak dapat dari mana Suatu ketika anak saya kelas 1 SD, kelas 2 SD datang eh joget dangdut oplosan yang erotis itu eh kamu dapat dari mana itu gak ada televisi di rumah kamu dapat dari mana buruk, jelek, haram tekankan itu kepada dia gak perlu saya, gak perlu ucapkan dalil kalau Allah, Allah berfirman begini gak perlu dia gak paham Tekankan kepada dia Itu jelek, buruk, haram Daripada kita ngurusnya Kalau sudah tua, capek pak Ya Jangan anak saya yang satu umur Kelas satu, kelas dua Ada umur kelas tiga Anak saya terakhir, bernama Halima Masuk ke mall Ya, waktu itu kita membeli sesuatu Masuk ke mall Kemudian dengar musik Langsung dia joget Subhan. Dari mana? Dari mana? Itu enggak ada tontonan di rumah. Bagaimana yang ada tontonan dan itu baru maksiat, bukan berupa maksiat kesyirikan. Hati-hati. Di Bapak Ibu, saudara saudara anak amanah, jangan menjadi orang tua penipu. Penipu orang tuanya semua diberikan akhirnya semua ditonton, kita yang akan rugi anak yang aturan tatkala, lihat anak yang aturan tatkala, semua anggota tubuh kita hancur kalau sudah kita dikubur, tinggal illa azbu zanab kata Rasulullah, tinggal satu tulang ekor saja Aturan kita mendapatkan pahala dari mereka doa-doa yang saleh ini tidak jauh dari agama gara-gara ketika kita masih hidup tidak mendidik dengan baik menjadi orang tua orang tua penipu ini bapak ibu saudara-saudari dimuliakan Allah yang keempat masya Allah besok ini yang keempat. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Asuransi terhebat untuk anak adalah kesolehan orang tua Asuransi terhebat, terkuat, terkuat sepanjang masa Bahkan tujuh turunan yang yang pakai asuransi akan paham betul asuransi itu ada tahunan ada sekian tahun betul ya dan saya pesan pak asuransi itu adalah didikan kaum Yahudi membuat kaum muslimin berpikiran madesu berpikiran apa apa Madesu masa depan suram. Kalau saya keluar rumah kerja nanti saya tabrakan mati siapa yang nanggung istri anak saya? Pikirannya suovan aja kepada Allah. Masa depan suram. Ya kalau saya nanti begini nanti rumah terbakar nanti kita tinggal di mana akhirnya asuransikan suram. Pikirannya suovan aja kepada Allah itu gaya-gaya berfikirnya orang-orang Yahudi yang senantiasa su'udhon terhadap Allah subhanahu wa ta'ala maka lihat kaum muslimin tidak berfikir seperti itu kaum muslimin kata rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sahih Ana 'inda dhanni 'abdi bi, dalam riwayat yang lain ana 'inda husni dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan sangkaan baik hambaku terhadapku. Fa in dhanna bi khairan fa shayy, khair. wa in dhanna bi sharran fa shar, fa alyadhanna bima sha. Jika dia menganggapku berprasangka baik kepadaku maka aku akan berbuat baik. Jika hambaku berprasangka buruk kepadaku aku akan berbuat buruk. Maka sangkakan terserah hambaku kepadaku ini perkara apa? keadaan hidup seorang muslim. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ya, taala. Tadi sekarang asuransi jaminan yang paling kuat bagi anak adalah kesolehan orang tua. Anda Menjadi orang tua yang saleh, Anak anda akan terjaga Keturunan anda akan terjaga Tujuh turunan Kenapa? Karena anak akan mencontoh orang tuanya Coba perhatikan sekarang Dalam surah Al-Kahfi ayat 82 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa amal jidar Fakana ligulamain yatimaini fil madinah Wakana tahtahu kanzul lama, Wakana abu lama salihan, Faarad Rabbuk an yablug ashadahumah, Wayastakhrijakan zahumah rahmatanil Rabbik. Ada pun dinding. Jadi ceritanya begini. Sebelum saya artikan, saya ingin cerita dulu. Di dalam surah Al Kahfi ada empat cerita. Cerita yang pertama tentang ashabul Kahfi. Cerita yang kedua tentang dua orang. Yang satu muslim, yang satu kafir, pemilik kebun Cerita yang ketiga tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir Cerita yang keempat tentang Raja Zulkarnain Yang ingin saya ceritakan cerita ketiga Nabi Musa dan Nabi Khadir Nabi Musa ketika ditanya Siapa yang paling berilmu di dunia ini Beliau mengatakan saya Maka Allah ingin mendidik Nabi Musa bahawa Di antara orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi Nabi Musa ingin dididik oleh Allah bahwa Di atas ilmunya Nabi Musa ada Nabi Khadir Maka Nabi Musa disuruh oleh Allah pergi ke sebuah pantai untuk menemui Khadir Disitulah Nabi Musa akhirnya belajar Dan akhirnya mengetahui bahawa Nabi Khadir lebih berilmu dari Nabi Musa Salah satunya adalah Suatu ketika Nabi Musa dan Nabi Khawir singgah di sebuah kampung Di sebuah kampung dahulu tidak ada Pemondokan, hotel, penginapan Tidak ada Orang kalau seandainya ingin singgah Maka dia berarti menginap di rumah Orang-orang kampung di situ. Ternyata Nabi Musa dan Nabi Khawir ini tidak diketahui oleh Orang kampung Maka orang kampung menolak untuk menerima tak mereka sebagai tamu. Kalau tidak diterima sebagai tamu, maka akhirnya harus tinggal di kebun bermalam di sana, beralaskan tanah, beratapkan langit bermalam di sana nyamuk dan semisal. Maka akhirnya mereka pun berdua ke kebun karena tidak diberikan tempat inapan. Akhirnya apa yang terjadi di tengah perjalanan Nabi Khawir melihat. Ada sebuah rumah mau rubuh, sebuah rumah mau rubuh. Kemudian Nabi Khawir memperbaiki rumah tersebut. Tidak jadi ke kebun, memperbaiki rumah tersebut. Nabi Musa marah, wahai Khawir, kenapa engkau berbuat baik kepada orang kampung ini? Mereka tidak mengizinkan kita tinggal di kampung ini. Engkau malah membangun rumah yang mau rubuh ini. Ambil saja upah dari mereka. Maka Nabi Khadir menceritakan, apa sebabnya beliau membangun rumah ini? Itulah ayat itu. Adapun rumah tersebut kata Allah, maka rumah itu milik dua anak yatim. Perhatikan kata-kata anak yatim. Anak yatim adalah anak yang meninggal bapaknya dan belum baligh. Itu anak yatim Meninggal bapaknya dan belum Balir Makanya kata Nabi Khadir Itu dinding yang aku perbaiki Rumahnya milik dua anak yatim Dua anak yatim Di bawah Kenapa diperbaiki oleh Nabi Khadir? Karena di bawah Ternyata di bawah rumah itu Ada harta simpanan yang disimpan oleh orang tua Anak yatim tadi Lihat Terjaga harta Asuransinya ada Kenapa bisa terjaga? Karena Wakana Abu Humal shalihat. Ternyata dua orang tua anak yatim ini adalah orang tua yang shalih. Meskipun orang tuanya meninggal, anaknya nanti kalau sudah dewasa, Allah akan mengambil, mengeluarkan harta tersebut sebagai bekal untuk anak itu. Lihat, terjamin. Paham ceritanya, Pak? berjamin anak tersebut kalau orang tuanya saleh Makanya Abdullah bin Abbas Menceritakan, lihat di dalam Tafsir Imam Nukadir Fihi dalilun ala anna Rajulah salih yahfalu Fi zurriyati Di dalam cerita tadi Terdapat dalil bukti Bahawa orang tua Yang saleh akan menjaga Keturunannya Watashmanu barakatuh Ibadatihi lahum fi dunia Wal akhirah. orang tua yang saleh ahli ibadah, maka ibadah ibadahnya orang saleh yang saleh tersebut akan menjaga anaknya dunia akhirat subhanallah ini asuransi yang kuat yang, yang lebih luar biasa lagi Pak disebutkan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma hafizah bi salahi abihima dua anak yatim tersebut hartanya terjaga kenapa karena orang tuanya yang meninggal adalah orang tua yang saleh walam yuzkar lahum asalah tetap ingat lihat ini yang menarik ternyata ternyata Orang tua yang meninggalkan harta tadi bukan... Yang soleh tadi bukan orang tua kandungnya. Tetapi dia adalah kakeknya yang ketujuh. Paham ceritanya? Yang soleh ternyata bukan bapak ibunya. Tetapi siapa? Kakeknya yang ketujuh. Berarti apa? orang tua yang soleh akan memberikan jaminan asuransi untuk anaknya selama berapa keturunan? tujuh turunan ini asuransi terkuat ya? gak perlu asuransi bayar setiap bulan, gak? soleh, taat kepada Allah tak tidak melakukan kesyirikan apa yang Allah kerja, perintahkan kerjakan yang Allah larang jauhi itu asuransi terkuat orang tua untuk anaknya ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu empat mukaddimah yang kelima terakhir mukaddimahnya ya apa itu Setahuilah, hidayah di tangan Allah. Maka mintalah banyak-banyak. Tak mendidik anak, mintalah hidayah kepada Allah. Lihat Nabi Nuh. Bisakah mengislamkan anaknya kan'ah? Ah? Nggak. Nabi Nuh. Rasul pertama Nuh alaihi salam Termasuk ulul azmi Rasul yang paling tinggi Tapi tidak bisa mengislamkan siapa? Anaknya yang bernama siapa? Kanaan Kenapa? Karena memang Allah berfirman di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Qasas ayat 56 Innaka la tahdi man Allah yahdi man yashay. Wahai Muhammad ketika paman beliau meninggal dalam keadaan musyrik maka Allah mengingatkan wahai Muhammad Engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada yang engkau cintai. Hanya Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka Pak, sebagai orang tua, jangan lupa berdoa. Doa banyak-banyak. Ini kesalahan sebagian orang tua, kalau anaknya sakit, ini anggap anak. Anaknya sakit, langsung dibawa kepada orang saleh. Untuk mendoakan anaknya. Boleh itu boleh, tidak terlarang boleh. Boleh. Tapi anda orang tua punya kesempatan kan selebih besar untuk mendoakan sang anak ini. Dan doa anda sebagai orang tua lebih kabul dibandingkan orang tua orang yang soleh ini. Yakin Ustaz? Yakin? Orang Doa orang tua untuk anak lebih kabul dibandingkan doa kiai, doa ustaz. Yakin Ustaz? Yakin gak Pak? Apa dalilnya? Yakinnya? Nah ini Ustaz gak tahu dalilnya. Dalilnya, lihat Rasulullah S.B. dari Sriwayat Imam Abu Daud. Salatu da'awatin mustajabat, la syakha fihin. Tiga doa yang dikabulkan Tidak ada keraguan di dalamnya Makanya saya katakan yakin gak? Enggak ada keraguan, yakin Siapa itu? Da'watul walid liwaladih Doanya orang tua untuk anaknya Wa da'watul musafir Doanya orang yang musafir Wa da'watul marlum Dan doanya orang yang terzalimi Saya punya cerita pak Suatu malam habis kajian malam-malam habis isya habis kajian ibu-ibu mendekat kepada saya ustaz tolong saya iya ibu silahkan ada yang bisa saya bantu tolong rukyah anak saya maka saya katakan kepada ibu tersebut bu mohon maaf saya bisa merukyah tapi saya tidak merukyah dan begitu selalu saya kalau diminta rukyah saya tidak merukyah Karena kalau saya meruqiyah Pak Enggak sampai saya ke Denpasar Bali Enggak sampai ke Masjid Baitul Ma'mur Kenapa enggak sampai Pak? Tahu jawabannya? Yang tahu jawabannya saya kasih hadiah Karena sibuk Meruqiyah Sibuk ya. Dan enggak ada itu namanya Praktisi ruqiyah Enggak ada Di zaman Rasulullah enggak ada itu Ya. Enggak ada. Kalau dimintai bantuan, baru kita ruqyah. Enggak ada. Nih Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kalau sananya ada pekerjaan peruqyah dalam KTP pekerjaan peruqyah, enggak ada itu. Ya? Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan, kemudian ibu tersebut mengatakan, Ustaz tolonglah Ustaz Bu doanya ibu lebih kabul dibandingkan saya Saya sebutkan hadis tadi Ustaz kasihan dia Ustaz dia, ke, Emang kenapa Bu? Keserupan apa? Dia Ustaz kalau sudah keserupan Dia keserupan singa majapahit Iya <tuh> betul ini cerita hakiki Maka saya kata nanti Rukiah anak ibu dan zihlam Pak Sedikit masalah akidah Bagaimanapun ketika kita membawa Anak kita kepada seseorang Ada semacam Walau secuil Apa? Pergantungan kepada orang tersebut Betul apa betul? Akui atau tidak kita akui? <tik> Tapi ketika kita mendoakan diri kita Anak kita Maka akan hanya bergantung kepada Allah Tabaraka wa ta'ala dan itu yang diinginkan oleh Allah. Waman ia tawakal Allah, fahu hasmu, yang benar-benar bertawakal hanya kepada Allah. Allah yang menjadi pencukupnya. Nah ini yang kelima tadi saya katakan hidayah di tangan Allah oh, maka banyak banyaklah minta hidayah untuk orang tua, eh untuk anak-anak dari orang tua. Dan jaga lisan pak untuk anak-anak kita jaga lisan untuk anak-anak kita ya saya jadi ingat waktu itu syekh eh, tempat saya menyetor hafalan Al-Qur'an di kota Madinah di samping Raudhah bersama Syekh Ubaid Al-Afghani rahimahullah beliau sudah meninggal beliau setiap kali kita salah dalam menyetor hafalan beliau mendoakan kita Allahumma fina syarra ya Allah Cukupkan kesalahan orang tua eh, orang ini kepada kami Ini orang tua yang baik Tadkala marah Maka doakan anak Jangan Misalkan ada orang tua ngajarin anaknya Matematika Ataupun ngajarin Al-Quran Ya Kesel gak bisa-bisa Kata orang tuanya Zal Zal Zal Zal Gak bisa-bisa Eh ente kok anak bodoh banget sih itu bodoh sampai nanti tua jangan salahkan lisan orang tua itu adalah pedang yang sangat tajam hati-hati ya hati-hati makanya ketika orang tua marah lebih baik mendoakan jangan sampai mendoakan keburukan mendoakan kebaikan Bukankah Rasulullah Rasa Mersabda? La tad'u ala amwalikum Wala anfusikum Wala ala awladikum Jangan kalian doakan keburukan Artas harta kalian, diri kalian, anak kalian Sedikit anaknya bengal Diatur tidak mau Sering membangkang, langsung berdoa Dasar, berengsek Itu berengsek sampai tua Yang doain siapa? Siapa pak? Orang tuanya hati-hati ustaz sudah terjadi gimana nah, sudah sudah nasi menjadi bubur, lalu ustaz bagaimana beneran ustaz ternyata dia berek beneran nih. maka jawabannya terus doa balik doanya doakan dia kebaikan jangan pernah bosan lima menit lagi di jam saya Baru kita masuk kepada tema kita. Bagaimana ayah ibu membawa orang tuanya ke dalam surga dengan mencontoh Rasulullah. Dalam bahasa lain kita sekarang membicarakan mendidik anak ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, cepat. Yang pertama dengan teladan yang baik saya gak heran pak, ketika ada berita, anak-anak umur satu setengah tahun, dua tahun, bisa ngerokok. Itu pasti samping-sampingnya ngerokok. Pernah dengar beritanya? Nah, gak heran itu. Anak itu akan sangat mencontoh orang tuanya. Lihat, Allah berfirman di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran, ayat 35. Inna Allah sifat Adam dan Nuh dan Al Ibrahim dan Al Imran pada alam dzuriyat bagaunya mimbal. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Adam, Nabi Nuh, keturunan Ibrahim, keturunan, keturunan, keturunan Imran, keturunan, keturunan mengikuti keturunannya, keturunan mengikuti pokoknya. Seb diutus sebagai para nabi dan para rasul ke alam semesta lihat nabi ibrahim punya anak berapa keturunannya yang menjadi nabi dan rasul nabi ibrahim, nabi ismail kemudian nabi isha, kemudian yaakub, kemudian yusuf, Semua nabi ini, keturunan mengikuti keturunan perhatikan siapa yang teliti dan bertanya tentang ketelitian yang saya sebutkan tadi akan dapat hadiah. Saya ulangi, keturunan akan mengikuti pokoknya, bapaknya, kakeknya, buyutnya. Di sini ada semacam ketelitian. Siapa yang teliti dan bertanya kepada saya saya akan kasih hadiah. Paham maksud saya? Nanti, Pak. Saya jelaskan dulu, ya. Lihat, bapa ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Imran, orang saleh, keturunannya semua nabi. Siapa? Zakaria. Kemudian? Ha? Siapa? Yahya. Kemudian? Musa. Kemudian? Isa. Ini semua keturunan Imran. Ya, anak mengikuti bapaknya, bapaknya mengikuti kakeknya, kakeknya mengikuti buyutnya terus seperti itu. Tapi di sini ada kejelian Siapa yang teliti dan bertanya nanti akan saya kasih ada nanti. Ya, ini Bapak Ibu Saudara-saudariin dimuliakan. Maka al me men mendidik ala Rasulullah yang pertama teladan yang baik. Contoh-contoh teladan yang baik, coba perhatikan sekarang. Contoh-contoh telah yang baik Hadis riwayat Imam Bukhari Dari uh, Umar bin Abi Salamah Ceritanya Umar bin Abi Salamah ini Gulam Gulam itu dalam bahasa Indonesia Anak yang berumur Dari 1 sampai sebelum 10 Itu gulam Umar bin Abi Salamah cerita Kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekarang saya ingin menceritakan, ingin mendalili bahawa teladan yang baik itu adalah metode pendidikan anak ala Rasulullah yang sangat mujarab. Cerita yang pertama Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah bercerita, aku dahulu tak berumur gulam. Mungkin 5 tahun, 6 tahun Yang penting 5 tahun Yang bisa duduk di pangkuan umur berapa biasanya? 4, 5, 6 Begitu ya? Gak mungkin 10 tahun kebesaran Ya? Dan ingat ini Sedikit menyinggung tentang suami istri Tadi pagi setelah subuh saya di Masjid Baitur rahmah Salah satu yang menimbulkan keharmonisan Keharmonisan Adalah Seorang suami tidur di pangkuan istrinya dan itu termasuk kelakuan Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya bahkan beliau meninggal di pangkuannya siapa Abdullah bin Rawahah menangis di pangkuan istrinya maka Pak Amalkan niscaya menimbulkan keharmonisan Ustaz meskipun tua meskipun tua ustadh geli Geli karena enggak biasa. Ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah suami-suami yang lembut, santun kepada istrinya. Tadi pagi saya ceritakan juga bahwasanya manggil dengan panggilan yang baik, yang sayang. Jangan panggilan-panggilan yang kasar. Ya, kemudian perhatikan keperluan istri. Nanti mungkin kekunjungan saya e, yang lain ke Bali ini saya ingin bahas habis-habisan tentang suami dan istri. Ya, suami dan istri. Saya, Bapak Ibu Saudara Saudari, Umar bin Abi Salamah bercerita, Aku duduk di panggungan Rasulullah. Wa kanat yadi tapi sufius sahfah. E, ceritanya makan bersama orang Arab makan bersama itu dengan satu nampan paham nampan pak nah satu talam ya ya makan bersama nah, kalau makan bersama ya maka ada empat orang atau lima orang di sini Rasulullah kemudian duduk di pangkuan Rasulullah saw Omar bin Abi Salam tangan beliau kesana kemari mungkin dilihat baksonya di sana mungkin dilihat ada uh, hanya di sana dia tangannya ke sana kemari. Padahal aturan makan bersama makan apa yang ada di depan, nggak boleh ke sana kemari tangannya. Makanya kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya gulam sambil mencontohkan, wahai anakku sayang, wahai gulam, wahai anak. Sammillah Beliau mengambil makanan Sammillah Makanlah dengan mengucap Bismillah Dicontohkan langsung Kemudian <tuk> Wakul biyaminik Makan dengan tangan kananmu Wakul mimma yali Dan makanlah Makanan yang ada di depanmu Ya Maka kata Umar bin Abi Salamah Fakanat Tilkal tiang mati bagdu. Artinya apa? Maka. Mulai saat itu Sampai saat ini Sampai saya meriwayatkan hadis ini Kata Umar bin Abi Salam Setelah Rasulullah meninggal Saya sudah tua Sekarang meriwayatkan hadis ini Begitulah tata cara makan saya Lihat Contoh yang baik Akan diingat oleh anak Di dalam kehidupannya Sampai dia tua Ini yang menjadi pemikiran kita Ini Bapak Ibu saudara itu contoh yang baik. Dan anak akan mencontoh orang tuanya. Sebelum saya lanjutkan, anak akan mencontoh orang tuanya. Di sini timbul pertanyaan, Ustad. Katanya tadi kalau makan sama-sama satu talam, makan apa yang di depan? Kalau di depannya cuma sambal, gimana, Ustad? Siapa yang bisa jawab? Saya kasih hadinya. Ah? Digeser ke mana? Putar. Berarti yang di sana sambelnya. Hah? Maka jawabannya yang di depannya ada daging, maka dia sangat perhatian, kasih ke tengah. Yang di depannya ada sambal kasih tengah. Kan tidak boleh ngambil yang di sana. Kasihan dong yang dapat sambalnya. Wah. Sambal doang. Ya. Ini Bapak Ibu Saudara, contoh yang lain. Anak akan sangat mencontoh orang tuanya pengalaman di keluarga pribadi saya keluarga kecil saya itu pak mudah-mudahan semua keluarga kita diberkahi oleh Allah SWT perhatikan baik-baik bahwa Rasul alaihi eh, eh, anak saya Abdullah waktu itu berumur 2 tahun 2 tahun atau 2 tahun setengah sekitar itu dia rupanya sering memperhatikan ibunya nyuci piring dan dia juga melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh ibunya nyuci piring, tetapi yang dia cuci bukan piring apa bapak tahu? yang dia cuci laptop saya <tuk> istri saya nelfon waktu saya di kantor istri saya nelfon, bah laptopnya, sudah laptopnya merek Casio, tahu pak Casio Casio orang satu-satunya LCD-nya rusak, udah selesai Ya. Kemudian saya pulang ke rumah. Istri saya nangis, masih marahin Abdullah. Kenapa? Kenapa? Saya bilang, "Jangan. Ingat, ini ini metode pendidikan. Jangan pernah Anda katakan kenapa untuk anak Anda. Itu akan membuat dia sebagai orang yang suka mencari alibi dan alasan membenarkan perbuatannya." jangan anda katakan kenapa kamu belum mengerjakannya kenapa kamu kerjakan ini anak kita nyoret-nyoret dinding kenapa dicoret seribu, sejuta kali kenapa gak akan bersih dindingnya ya eh, sudah begitu aja kenapa dicuci laptopnya enggak akan gak akan kembali baik jangan pernah katakan kenapa untuk anak anda persis yang dilakukan oleh Rasulullah Anas bercerita, Khadamt Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, aku menjadi pembantu Rasulullah Sallam selama sembilan atau sepuluh tahun, karena Rasulullah Sallam ahsanul nasiqulukan. Rasulullah Sallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Mahalali seorang Qur'an lima puluh lima lima puluh. Rasul Sallallahu tidak pernah mengatakan kepada aku salah sekali untuk sesuatu yang aku belum kerjakan atas perintahnya. Beliau tidak pernah mengatakan kenapa belum dikerjakan. Tak pernah. Dan itu kejadian suatu ketika Anas bin Malik Rasulullah Anu disuruh membeli sesuatu di pasar. Namanya Anas, anak baru umur sepuluhan tahun. Ketika ke pasar melihat teman-temannya main ikut main. Suruhan Rasulullah belum dia kerjakan. Lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu. Lalu datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat permainannya Anas. Dipegang sininya. Ya Anas, fa'alta lima amartuka bih. Wahai Anas, Sudahkah, lihat pertanyaannya Bukan kenapa, kenapa engkau Tidak pergi, kenapa Belum membeli, enggak Sudahkah engkau kerjakan Apa yang aku perintahkan Psst. Maka Anas menoleh Wih, Rasulullah Kata beliau, iya Al-an, sekarang saya pergi Wahai Rasulullah Walakala <tuh> dan tidak pernah mengatakan untuk sesuatu yang belum aku kerjakan, yang sudah aku kerjakan kenapa engkau mengerjakan ini, kenapa-kenapa enggak ada dalam kamus pendidikan Islam ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan contoh sebagaimana contoh yang baik harus kita contohkan kepada anak kita maka jangan pernah mencontohkan contoh yang buruk kepada anak kita akan sangat mudah diserap oleh dia seperti yang saya ceritakan di media sosial di media televisi anak-anak dua umur 2 tahun merokok lebih parah dibandingkan orang dewasa, tahu pak kenapa lebih parah karena dia anggap rokok tersebut seperti susu dia, yang harus dia mut terus dia tidak mikir sakit, enggak, enggak mikir ini bapak ibu sadara Sadari. sebagaimana kita diperintahkan untuk mencontohkan yang baik, maka kita diharamkan untuk mencontohkan yang buruk contoh misalkan hadis riwayat imam abu daud dari abdullah bin amir radhiyallahu anhu, beliau bercerita Da'atni ummi yawman wa sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina Suatu ketika ibuku memanggilku dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di rumah kami Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada ibuku Wa ma aradti an wahai sang ibu kamu tadi manggil anakmu ke sini kalau dia datang kamu ingin ngasih apa kamu sudah janji kalau karena sudah manggil Maka sang ibu mengatakan, uangtihi uh, tamar. Aku akan kasih dia hadiah sebuah kurma. Maka Rasulullah SAW kemudian mengingatkan kepada ibu tersebut, dan ini peringatan kepada seluruh orang tua. Amat, ini kilaulang tuhfi. Shayanku tibat aleki kibah. Ketahuilah bahwasanya jika engkau tidak memberikan Sebagaimana yang engkau telah janjikan Engkau ditulis sebagai Tukang dusta Ngajari anak pendusta Saya beri contoh pak Sang anak susah tidur siang Maka sang bapa mengatakan Siang ini harus tidur Kalau kamu tidur Nanti jam 5 sore Setelah sholat asar Kita pergi ke mall Bali saya bertanya sekarang, bisa nggak anak itu tidur? Hah? Kenapa? Keadaan psikologisnya? Mall, jam lima. Mall, mall. Jam tiga, setengah empat. Mall, ya mall, ya Allah mall. Ya, mall. Keadaan psikologisnya semakin mendekati jam lima. Mall. Ternyata, teng jam lima pergi ke kamar bapaknya bapaknya tidak ada di rumah pergi ke kamar ibunya ibunya tidak ada di rumah oh boleh dusta siapa yang ngajari? orang tua so, walaupun untuk kebaikan walaupun untuk kebaikan selesai mendidik anak ala Rasulullah yang pertama saya punya 20 tip Waktunya habis Gimana? Saya sebutkan secara cepatnya Catat Bapak Ibu Yang kedua Memberikan waktu yang tepat Untuk untuk nasehat. Gak sembarang tempat Gak sembarang waktu Yang ketiga Bersikap adil terhadap seluruh anak Kalau kita ingin Anak-anak kita Anak-anak uh, kita bakti seluruhnya sama kepada kita maka berbuat adillah kepada anak-anak kita. Yang kelima, eh, yang keempat, memenuhi hak-hak anak. Memenuhi hak-hak anak ini ada cerita menarik, Pak. memenuhi hak-hak anak ini. Jadi suatu ketika ini Rasulullah, ini Abu Bakar, Umar, Utsman, pemuka-pemuka para sahabat. Di sini anak kecil, kebiasaan Rasulullah kalau habis minum. Beliau ngasih ke kanan Karena beliau mendahulukan yang kanan Tetapi di kanan anak kecil Orang-orang mulia di sini. Maka Rasulullah s.a.w. minta izin Kata Rasulullah Bolehkah aku memberikan ke kiri saya? Maka kata anak tersebut Enggak, aku tidak akan pernah memberikan bekas engkau kepada orang lain Maka akhirnya mau, mau tidak mau Rasulullah s.a.w. memberikan hak kepada anak tersebut akhirnya ke kanan, meninggalkan yang tua itu. ini contoh pemberian hak contoh pemberian hak kepada anak adalah, takkala anak berbuat baik, maka puji dia sebagian orang tua cuma, cuma semangat memberikan punishment hukuman kepada anak tetapi tidak semangat memberikan pujian kepada anak, ketika dia misalkan berbagi kepada adiknya maka masya Allah kakak begini kak abah suka ini oh berarti dia tahu bahwasanya ini perbuatan baik orang tua paling gemar memberikan peringatan kepada anaknya tapi tidak gemar memberikan apa pujian sanjungan kepada anaknya itu namanya tidak memberikan hak yang kelima mendoakan anak sudah saya kupas tadi yang keenam memberikan mainan mainan asalkan tidak merusak fikrahnya yang sudah saya sebutkan tadi maka harus diberikan mai, e, harus memberikan mainan yang bermanfaat untuk dia dunia dan akhirat yang tidak melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah yang ketujuh membantu anak untuk berbuat baik dan patuh jangan mendorong anak malah untuk berbuat dosa lihat contoh Ibunya Anas bin Malik mengatakan kepada Anas bin Malik, "Apa yang engkau dapatkan dari Rasulullah?" Kata Anas bin Malik, "Mohon maaf, Bu, ini rahasia. Tidak boleh saya beritahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka kata ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Baik, jaga rahasia Rasulullah, jangan engkau beritahukan." Ini namanya mendorong anak untuk berbuat baik dan patuh yang kedelapan jangan mencela lihat perkataan-perkataan buruk ya saya tadi lupa menceritakan ada seorang ibu curhat kepada istri saya bu um tolong tanyain kepada suami umum itu anak saya umur lima tahun kalau dia sedang marah kesal sama ibunya sama saya kata dia itu kelakuannya banting pintu, angkat suara, memanggil nama saya. Seluruh binatang buas di kebun binatang keluar dari mulutnya. Maka istri saya bercerita. Saya cuma menjawab, tanyain kepada ibu itu. Suaminya kalau lagi marah gimana? Istri saya bawa berita. Kata suami saya, bu. Suami ibu kalau lagi marah gimana? Sang ibu dengan semangatnya, oh uh, persis tuh, persis. Berarti yang ngajarin anaknya durhaka kepada ibunya siapa? Bapaknya, suami sang ibu. Ini jangan mencela, berkata-kata kasar, kotor. Ya. Kemudian yang ke sepuluh dialog. Ya. Yang ke sembilan berbicara kepada anak sesuai dengan kapasitas akal sang anak. Pernah orang tua? Bercerita kepada saya Ustaz bagaimana cara Menanamkan kepada anak Tentang Ketuhanan Bahwa Allah lah satu-satunya sang pencipta Saya pernah begini soalnya Ustaz kepada anak saya Nah semua yang kamu lihat Di langit, di bumi, di daratan, di lautan, di udara Itu semua ciptaan Allah Sang anak dengan lugunya dia menjawab Ustaz kalau begitu Semuanya ini made in China Karena dia lihat semua barang made in Sina Paham maksud saya? Maka pada saat itu orang tuanya pintar-pintar Untuk menceritakan Dengan sesuai dengan kapasitas sang anak Ya Apalagi di zaman sekarang saya dengar Di buku-buku SD Kadang-kadang ada kata-kata yang tidak pantas Untuk dibaca oleh anak-anak SD Ada kata-kata Anak saya pernah bertanya Bah Saya dipanggil Abah di rumah Bah apa arti bersetubuh? Anaknya kelas 2 SD. Gimana menjelaskannya? Ya, angka pada saat itu kita mencari bahasa yang mudah dia paham. Yang ke-10 bermain dengan anak saat waktu mereka bermain luangkan waktu pak untuk bermain dengan anak-anak lihat rasul saw bermain dengan anak-anak ya lihat rasul saw bermain dengan anak-anak yang ke sebelas yang terakhir sabar dalam mendidik anak contoh kesabaran dengan ini saya tutup kajian selain ini pertanyaan contoh kesabaran rasulullah pernah mengimami saw mengimami para sahabat kemudian ternyata sujudnya lama saking lamanya ada seorang sahabat ngangkat kepalanya ngapainnya Rasulullah lama banget iya oh ternyata setelah dia melihat sebabnya oh dia tahu ada yang nunggangi beliau ketika sholat langsung sujud lagi setelah sholat orang-orang bertanya wahai Rasulullah atol tafiz sujud Wahai Rasulullah, engkau sujudnya lama. Yang tadi ngangkat kepala enggak nanya, sudah tahu dia sebabnya. <susuk> ya. E, kemudian kata Rasulullah sallallahu so alaihi -so, "Enggak, enggak ada. Ma hadatsa shay." Enggak ada sesuatu. Lihat, kemudian beliau mengatakan Lakin, akan tetapi Inna bnihada irtahalani Wa karih tu an'u Hatta yakudia hajatahu minni Tidak, akan tetapi Cucuku ini menja Sedang menjadikanku sebagai Tunggangannya Misalnya Dalam sholat, jadi imam Para sahabat Ya Bedakan dengan Bandingkan dengan orang tua yang ketika ada tamunya anaknya kemudian jalan sana kemari, eh hey, kamu sana, sana sana sana, ya lihat ketat ter taklalah pengajian dimarahin anak-anak yang lari-lari, ngapa -lari. jangan dimarahin? di diingatkan jangan lari-lari, jangan dimarahin karena mungkin kalau nggak lari-lari jangan-jangan sakit nih anaknya, -anak. betul nggak? ya kalau dia lari-lari anak-anak kecil lari-lari wajar. Memang memang dia jamannya lari-lari. Kalau dia diem malah enggak wajar, mungkin dia sakit. Yang enggak wajar adalah yang jenggotan lari-lari. Ya. Aku uh, cucuku ini sedang menjadikanku sebagai hewan tunggangannya dan aku benci untuk menyelesaikan tunggangannya. Sampai dia selesai hajatnya Lihat subhanallah Sedang sholat menghadap Rasulullah Menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Ini bapak ibu saudara saudari Sabar harus sabar Sedikit-sedikit kepada anak tempeleng Tendang Ini bawa aja tuh ke terminal Bali Ya Kelahi sama preman-preman di sana Anak kecil ditendang Tempeleng Beraninya sama anak kecil Orang-orang tua yang KDRT, ya cukup itu kajian saya. Masih banyak sebenarnya nggak cukup waktunya, tapi insya Allah yang ada mencukupi. Wallahu Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertanyaan saya ingin bertanya, siapa yang paling tua di sini dapat hadiah? Umur berapa pak? Enam puluh enam Yang tujuh puluh ada Tujuh puluh delapan Enam lapan Abah enam lapan Ada yang lain tujuh puluh Benar Pak Sabda Rasulullah Umur umatku antara Enam puluh tujuh puluh tahun saja Sedikit yang lebih dari itu Silakan, Dua-duanya dapat hadiah Kasih Bapak itu Kasih kepada Abah kasih kepada abah ya kemudian siapa yang paling jauh rumahnya di dari masjid ini di mana pak hah apa itu nusa penida hah nusa penida ada yang lebih jauh dari itu saya banjarmasin di mana pak Seberang pulau di mana itu? Datang ke sini untuk kajian doang? Yakin? Silakan. Ya nanti yang di Nusa Penida dikasih juga ya, bapak ini juga dikasih juga, oleh panitia dikasih, Insyaallah. Tapi nah, kenapa saya milih yang tua? Kenapa saya milih yang jauh? Pak, perhatikan, ada sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama. Semakin sarana tambah banyak di sekitar kita semakin nanti perhitungannya tambah berat di sisi Allah jika kita tidak gunakan untuk beribadah kepada Allah. Yang dari Nusa Penida datang, yang di sini, dengan samping di dermasan enggak datang, itu nanti akan menjadi pertanyaan di hari kiamat. Hei, kamu yang di dalam pasar, kok oh enggak datang kajian? Cuma jalan kaki, naik motor, naik mobil Sekian menit Sedangkan yang tua Akan menjadi pemberat hitungan Nanti di hari kiamat Bagi orang-orang yang muda Tapi tidak datang pengajian Ya Seperti pak, di zaman sekarang Gadget, gadget ada Al-Qurannya Al-Qur'an sekarang Cetakan Al-Qur'an itu ya? Ada Al-Qur'an perkata Ada Al-Qur'an Tajwid, ada Al-Quran Tafsir, ada Al-Quran terjemah perkata Dan semisanya Tapi dari dulu tidak ada prestasi Al-Qurannya Prestasinya Al-Qurannya Ketika ditanya pak hafalannya berapa Tiga kul Kul wallahu ahad Kul a'udhubrabil falak Tambah surat paling favorit Inna Itupun warisan SD Allahu Akbar Baik Pertanyaan Kenapa waktu begitu sempit? Ya. Dan begitulah waktu. Waktu tidak akan pernah bisa kembali. Yang sekarang umur 66, 68. Ingin kembali sweet 17 gak bisa, Pak. Itu adalah ciri karakteristik waktu. Makanya yang muda-muda. Jangan gunakan waktu sembarangan. Ya. Apa syarat doa? Mohon keturunan agar dikabulkan. Tidak ada syarat. Doanya yang ikhlas dan jangan pernah mengatakan, Ya Allah saya sudah berdoa tapi belum ada pengabulan. Jangan. Ikhlas dan jangan katakan itu. Kalau ingin uh, tahu doanya, doa yang dibaca oleh Nabi Zakaria. Rabbilah tadarri fardan wa anta khairul warithin Surat Al Anbiya ayat 89. Jadi enggak ada syarat. Syaratnya ikhlas dan syaratnya jangan pernah mengatakan saya sudah berdoa tapi belum dikabulkan. Contoh mainan yang harus dibelikan kepada anak agar bermanfaat dunia akhirat. Bagus ini pertanyaannya. Yang pertama eh, mainan apapun boleh asalkan yang bukan diharamkan seperti makhluk hidup boneka gimana? boneka boleh asalkan yang tidak ada matanya tidak ada hidungnya tidak ada bibirnya karena makhluk hidup dinyatakan makhluk hidup kalau ada kepalanya kepala dinyatakan kepala ketika ada mata maka jauhi ada orang sekarang pengrajin-pengrajin pengrajin boneka sunnah yang pakai eh, ada pelajaran menarik ini. ya ya Uh, Ashid Abdul Razak bin Abdul Masin Abad waktu itu di Indonesia saya menemani beliau oleh panitia diperintahkan seperti itu beliau ingin membelikan untuk cucu beliau boneka beliau menginginkan boneka yang tidak ada mata dan kepalanya kemudian kita bonek belikan tidak ada mata dan kepalanya tapi pakaiannya agak seronok semuanya setengah uh, setengah paha setengah lengan, setengah dada dan setengah. Ya, yang buka aurat begini. Ya, ini para ikhwan. Kemudian Syekh mengatakan, jangan ini. Dan ini pelajaran untuk kamu. Dan ini saya sampaikan ilmunya kepada Bapak Ibu Ustaz. Jangan berikan yang seperti ini. Karena nanti akan ada di otak anak itu bahwa boleh berpakaian seperti ini. Buktinya saya diberikan boneka seperti ini. Intinya Pak, mainan apapun boleh. Asalkan tidak yang diharamkan. Seperti makhluk hidup, seperti mengajak kepada kesyirikan atau melalaikan dari jalan Allah. Wallahu Wallahu'alaikum. bagaimana jika seorang suami yang memutuskan hubungan istri dengan orang tuanya bukankah dalam Islam istri harus mendahulukan suami dibandingkan orang tuanya lalu apa yang harus dilakukan sang istri bila suami mengajak istri memutuskan hubungan dengan orang tuanya tidak boleh taat para ulama menjelaskan Bahwa ketaatan kepada makhluk seperti istri taat kepada suami, orang eh, anak taat kepada orang tua, rakyat taat kepada pemimpin itu dengan syarat. Syaratnya tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Seperti yang ditanyakan ini, suami mengajak istrinya memutuskan hubungan dengan orang tuanya tidak boleh taat meskipun dicerai Rasul saw bersabda, Laki atau limakhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam perihal bermaksiat kepada Allah subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu Dan saya katakan tadi, seorang istri tidak boleh. Seorang istri kalah kedudukannya dengan orang tua bagi seorang suami. Misalkan ini laki-laki ada istri. Di sini ada orang tua. Seorang suami lebih mendahulukan orang tuanya dibandingkan istrinya. Tetapi bukan berarti sang istri dia telantarkan. Bukan berarti sang istri dia putuskan hubungan dengan orang tuanya. Tidak boleh. Haram hukumnya. Wallahu ala. Bagaimana cara mendoakan orang tua yang sudah meninggal? Doakan kapanpun, dimanapun, terutama waktu-waktu mustajab. Kecuali tempat-tempat yang terlalang seperti e, kamar mandi dan yang semisalnya. Apa yang harus orang tua lakukan jika sudah mengingatkan anak akan suatu kesalahan? Tapi si anak tetap mengulangi kesalahan itu Si anak masih berumur 10 tahun Perhatikan baik-baik Ini bagus Ini sebenarnya salah satu pembahasan yang akan saya bahas Kupas panjang lebar Tapi waktu gak cukup Pemberian punishment Hukuman Bagaimana sebenarnya dalam Islam Yang pertama Yang paling utama dilakukan oleh orang tua pertama kali adalah memberikan peringatan dan memberikan peringatan itu harus berkali-kali bahkan beribu-ribu kali baru setelah itu baru naik kepada pukulan pukulan pun ada syaratnya tidak boleh dia memukul dengan pukulan yang sakit karena tujuan memukul hanya memberitahukan bahwa kamu salah nah, tidak boleh sakit para ulama menjelaskan seperti kayu arak, kayu untuk siwak kecil itu, itu cara memukulnya dengan pukulan itu, ustaz tidak jerak lawan dengan bambu saja dia enggak jera apalagi dengan itu. Nah, karena memang bukan tujuannya untuk jerah tujuannya untuk tahu bahwasanya dia salah. Yang kedua, cara memukul tidak boleh di pipi, tidak boleh di kepala, tidak boleh di alat-alat vital. Yang ketiga, cara memukul tidak boleh lebih dari 10 kali. Dan yang paling penting tidak boleh lari kepada dari nasihat ke pemukulan setelah dia beribu-ribu kali menasehati beribu-ribu kali dalilnya apa hadis riwayat Imam Abu Daud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda itu nah, biarin seperti itu tu anak nih. kalau jenggotan begitu perlu ditanyain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Muru anak bis kamu bersalat, wahum abnau sibeng senin, wahum ribu mengenih, wahum abnau ashr Perintahkan anak kalian ber, untuk salat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukul mereka kalau berumur sepuluh tahun. Ya, kalau kita hitung, misalkan seorang anak diperintahkan oleh orang tuanya untuk salat per hari lima kali minimal lima kali. Nak salat zuhur nah. Nak salat Lima kali. Otomatis sebulan berapa? Kali 30, 5 kali 30 150. Setahun kali 12 1800. Dari 7 8 9 10. Kan tadi 10 baru boleh mukul. 10 baru boleh mukul. Berarti 1800 kali 3 tahun. 5.400 kali setelah 5.403 kali baru boleh mukul artinya kalau sudah diingatkan sekitar ribuan kali masih gak sholat juga ini baru kebangetan ini gak orang tua kadang-kadang sekali dua kali langsung main, lain pukul tenang, ini beraninya sama anak kecil ya wallahu alam adakah doa khusus untuk melembutkan hati anak doakan doa-doa catat baik-baik yang pertama surat Al-Furqan ayat 74 yang kedua surat as Saffat ayat 100 ini doa-doa orang tua untuk anak yang ketiga Surat Ali Imran ayat 38 Yang keempat Surat Ibrahim ayat 40 Yang kelima Surat Ibrahim ayat 35 Itu lima doa minimal Untuk mendoakan anak Ya Untuk mendoakan anak Dan saya pesan Ketika mendoakan Anak jangan hanya Sekedar permasalahan dunia Ya Allah cepatkan dia Dapat pekerjaan Ya Allah luluskan dia sekolah Ya Allah luluskan dia dapat uh, Mendapatkan Jodoh dan semisalnya Bukan, bukan hanya itu saja, tetapi doakan dia dengan doa yang lebih baik. Di antaranya, jangan menyembah berhala, mendirikan sholat, menjadi keturunan yang baik, menjadi keturunan yang saleh, menjadi keturunan yang kuratul ain dan semisalnya. Dan itu semua yang Bapak catat tadi doa-doanya di situ. Wallahu aalam. Empat menit lagi ya bagaimana caranya memberitahukan kepada anak usia 6 tahun tentang sholat dan agar cinta rasul otomatis ada usaha kenalkan kepada mereka kenalkan jadi pak anak itu seperti ini pak kertas putih anda mau gambar apa saja dipersilahkan maka gambarlah yang baik usaha yang baik mendidik, mendidik anak saya takut tidak cukup waktunya Kita cukupkan dengan Kepala Rotor Majelis, ya Tentang kajian ini Saya mohon maaf banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab Kalau seandainya ada pertanyaan Pribadi atau yang belum bisa dijawab Silahkan tanya setelah sholat Saya masih ada beberapa waktu setelah sholat Sebelum langsung pulang Ke Banjarmasin. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian kali ini Dan apa yang baik itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk itu dari saya pribadi Manusia biasa Dan dari syaitan saya mohon ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mohon maaf kepada bapak ibu sekalian Dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam kajian-kajian Islam ilmiah di dunia kalau tidak berjumpa di dunia maka saya ucapkan sampai jumpa di surga Firdausnya Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Alhamdulillah. Sholallahu alaihi wasallam.